Ada sahabat kita, Eka Perdana Septian dari Pondok Dede Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di daerah kami ini ada masjid terbesar syiah di Indonesia. Namanya Masjid Al-Mahdi. Di masjid syiah ini banyak kalangan abaib yang syiah berdakwah dengan faham syiah mereka. Kepada warga awam sekitar yang ahlu dengan kajian ilmiah dan kajian Qur'an, yang kita tidak tahu Qur'an asli atau versi si'ah mereka juga sering memberikan sembako gratis padahal mereka punya ajaran takkiyah pertanyaannya bagaimanakah cara memimbing atau menasihati warga sekitar agar tidak ikut pengajian di masjid si'ah tersebut yang kedua, bagaimana cara membandingkan habaib yang si'ah atau bukan dan apakah mereka masih termasuk golongan tarekat tarikhoriq bani alawiyah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah akidah. Seperti di sebuah masjid yang memang sudah ditemukan ada ajaran syiah yang disebarkan di situ, maka kalau anda seorang ustadz, anda segera menggalang kekuatan dengan para ustadz lain untuk mencerdaskan umat yang ada di kiri kanan tersebut. Anda datangkan orang, kalau mereka adalah kalangan habaib, anda bisa mendatangkan para habaib-habaib. Jadi habaib yang lembut yang bisa memahamkan kepada umat dengan kelembutan, sampai habaib yang tegas untuk menjelaskan umat tentang, tentang kesesatan akidah tersebut, jadi harus ada upaya. Kita tuh sering ribut di rumah sama di WhatsApp, WA. Ada satu robongan grup keluarga besar grup WA-nya para ustadz. Setiap hari hanya marah, dong. marah. Cita-cita oh di kota ini ada dibuat radio begini-begini, dibuat radio yang dikit-dikit membekarkan, menyesatkan gitu. Eh, karena kita berada di dalamnya, ya kita tawarkan tolong cari tempat biarpun numpang saya akan pasang radio di situ. Cuma kita kalau kita ngomong tetap radio aja berjalan. Kita akan membuat tandingan agar umat selamat. Itu nggak ada jawaban itu. Tak tambahi lagi gratis. Saya akan cari teman-teman untuk biayai. Nggak ada jawaban lagi ini. Kita ada seneng para ustadz ini senget ribut toh di wa sama di diskusi itu. Oh Yusuf saat ini tok, Da kita perlu kerja. Makanya udah guru kami. Allah Al Alhamdulillah bin Muhammad. Sekarang bukan waktunya berfikir, waktunya berjuang. Sudah lambat kita masih mikir-mikir. Walaupun -mikir. masih diskusi, wah ini sesat, ini sesat. Memang bisa berubah kalau kita hanya ngomong di antara para ustaz sesat, sesat, sesat. Harus kita buat satu pergerakan. Mungkin kita segera buat majlis di situ untuk memahamkan kepada orang. Barangkali dari yang penanya, bisa berkomunikasi dengan kami nanti, kita akan buat majlis di dekat tempat tersebut untuk memahaman kepada orang nanti itu dari bulut ke bulut akan memahamkan, tentunya kita dengan cara yang lembut dan lembut, indah sampai orang bisa menerima harus ada gerakan semacam ini sehingga kalau ada aliran-aliran itu baik aliran yang mengatakan diri mereka adalah aliran syiah, aliran Wahabi, kalau mereka berkembang di negeri kita itu bukan karena kuatnya mereka, karena lemahnya kita ahli sunnah wal jamaati karena lemahnya kita kita lemah oh mereka bersemangat membuat ini, membuat ini, membuat, ini, membuat itu tapi mana kita, kita sering ribut di pondok kita sendiri kita sering ribut di meja diskusi saja dia. diskusi tidak menyelesaikan masalah Ini. jadi apa solusinya, kita berbuat serupa kita perlu berbuat yang serupa, ayo kita secepatnya kita perlu gerak dan umat Islam islamah, sunnah wal jamaah punya potensi besar lihat. orang-orang kaya, orang ini pondok pondok raksasa, raksasa kan. kita pondoknya orang yang biasa maulid nabi kita, ini kan pondok hebat pondok ahli sunnah wal jamaah, pondok raksasa dan juga bos-bos besar itu juga mereka agidahin. cuman mana tidak ada menggali potensi ini? Kita sering lebih berbangga dengan lingkungan kita. Kalau sudah punya majelis ribuan, sudah cukup. seolah dunia sudah habis. Yang punya pondok, sudah selesai. seolah punya pesantren lima ribu, seolah selesai. Eh umat di luar lebih banyak lagi. Mungkin hanya berkata, itu kan tugasnya yang lain. Oh bukan, tugas yang lain tugas kita. Kalau sudah mengatakan tugas yang lain, sudah tidak benar. Kita harus makanya ndaknya Alhamdulillah kita punya guru mulia Abdullah seolah punya ide-ide beliau mengatakan kamu harus punya pikiran gede yang harus kau rencanakan yang besar biarpun harus mulai dari sesuatu yang kecil pikiran gede jangan yang penting tidak oh enggak gede lah ini kelemahan kita di situ wahai penanya yang dimulihkan Allah kita harus membuat jika ada aliran aliran sesat menyesatkan kita harus membuat yang yang serupa kerana apa? kita tuh berebut dunia kesesatan dengan dunia kebenaran ini bersaing terus mulai dari zaman Nabi Adam di surga, ada iblis, terus bersaing, sampai keluar, terus mempengaruhi. Ada kisah Qabil-Habil, sampai Nabi Ibrahim, ada 6 bro, terus. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi Muhammad ada sebaik-baik generasi, ternyata saat itu pun Allah juga menciptakan Abu Jahal. Lihat, terus sampai hari ini ada semacam ini. ya Jadi harus kita membuat amal nyata. Nggak cukup diskusi di WA he para ustadz, Enggak cukup hanya diskusi di WA, makarang apa yang Anda lakukan? Nah. Nggak cukup hanya diskusi di meja-meja diskusi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita perlu amal nyata menyelamatkan umat. Dan kita keluar duit kalau perlu, kita keluar tenaga. Bukan mengambil kita. Oh ini ini. Kelemahan kita adalah kita kurang kurang bersemangat. Bahkan banyak yang menjadikan dakwah ini adalah proyek untuk jadi kekayaan diri sendiri ini dari itu. Ini adalah problem besar lagi. Gimana bisa maju? Kemudian persatuan di antara kita pun sudah eker-ekaran, kesel-kesean majelis kita. Di antara kita alisun wal tivaljami sudah nggak akur. Jadi di antara kita sudah nggak akur, nggak akrab, saling menghantam, saling ini nggak nggak bisa ketemu. Mereka ketawa. Jadi yang harus kita lakukan sesegera mungkin adalah membuat perjuangan yang yang lebih semangat lagi pergerakan yang lebih semangat lagi, karena memahamkan kepada umat, agar tahu, ada pun ciri-ciri syiah misalnya, ciri-ciri syiah adalah, sederhana jika mereka ogah-ogahan, berjajak bicara kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tentunya di dalam suasana yang halus, suasana yang tidak sengaja, tentang Sayyidina Abi Hurairah, tentang Siti Aisyah, tentang Sayyidah Khafsoh, kalau anda tanya, kamu Syiah ya, syiah. kamu bagaimana tentang Siti Aisyah? Oh langsung omong, Siti Aisyah baik, oh tidak, dalam suasana nyantai dalam suasana nyantai, di saat dia lupa tentang Syiah dan Sunnah, tiba-tiba kita bicara tentang Siti Aisyah kalau dia bilang, oh Aisyah itu, hmm, ini, ini, ini, ini kalau sudah mulai tidak nyaman dengan Imam Abu Hurairah mulai tidak nyaman dengan Sayyidina Umar al-Siddiq al mulai tidak nyaman dengan uh, Sayyidina Umar bin Khotob, was, itu sudah langsung hati-hati dia. Berarti dia sudah kena virus, virus syiah, atau mungkin sudah masuk dalam bab masuk ke kesiahan. Dan syiah atau senama ahli bed nabi shallallahu alaihi wasallam ini menjadi masalah itu adalah kaum syiah pakai slogan, pakai semboyan, pakai seruan yang luar biasa dahsyat mencintai ahli bed dan kita wajib mencintai ahli bed nabi shallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mencintai ahli bed yang sesungguhnya kita. Kita adalah yang mengagumkan imam ali, memuliakan imam ali, seorang yang pemberani bukan pengecut seperti kalangan Komsia Imam Ali di kalangan kita adalah pemberani Imam Ali bagaimana berani? di saat di medan laga, di saat Nabi menyeru siapa yang akan melawan ini? ada Amru ibn al-Wud ada seorang yang jago perang tidak ada yang berani menyeru hei, ayo siapa mau berani dengan saya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib melihat orang ini keluar dan semua orang tahu tidak ada orang gulat dengan dia kecuali kalah dan saya tidak Imam Ali begitu cintanya kepada Rasulullah dan beliau adalah seorang pemberani. Kalau sampai aku tidak maju, tentu Rasulullah akan maju. Aku tidak ingin Rasulullah maju. Dan aku akan maju. Maju Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan pengecut. Tidak ada yang seberani Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah demi Rasulullah, demi kebenaran. Oh. Sampai Imam Amru bin al-Wud itu di saat dia menyeru. Mana kekuatanmu, wahai Ali? Dia belum ngomong, sudah selesai, sudah terbelah kepalanya. Begitu cepatnya cekatan Imam Ali dalam mem memecahkan kepala orang tersebut. Sampai dikatakan, katanya apa? Setelah percah itu masih keluar suara, kenapa? Begitu kilat, cepatnya pukulan Imam Ali. Lahal orang yang sehebat semacam ini kok, sampai diisukan menjadi pengecut misalnya. Siti Aisyah, Siti Fatimah ditendang oleh Sayyidina Umar, diam saja. Kemudian syariat Nabi diinjak-injak oleh Abu Bakar, Khalifah, Hasid Bakar katanya ngerebut, laku Imam Ali, diam saja. Kalau memang itu benar, Imam Ali akan berdiri. Ini loh hak saya tapi tidak Imam Ali sangat menghargai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka saling mencintai kerana Allah. Dan Sayyidina Abu Bakar sangat mencintai Ahli Bait, Ahli Baitnya Rasulullah. Hingga sampai hari ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita mencintai mereka, awas jangan macam-macam dengan mereka. Ini ini kebenaran. Akan tetapi kalau sudah ada orang berani mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah aliran yang sesat dan menyesatkan. Kalau misalnya ada para habaib yang tiba-tiba masuk bab ini, kita doakan juga karena mereka adalah cucu Nabi SAW, semoga kembali segera kembali kepada manhaj jidduh manhaj kakekmu yang beliau manhaj para habaib-habaib yang lainnya dan bagaimana dengan mereka itu? kita tidak perlu mengambil fatwa jauh-jauh para ulama-ulama termasuk Habib Anis pernah membacakan satu pembacaan bahasanya, kalau ada alawin bukan omongan kami, kalau ada alawin keluar dari manhaj alawin, masuk syiah dan sebagainya, maka alai subi mereka bukan lagi dari golongan mereka ini adalah fatwa para habaib sendiri yang ahli istiqomah Dan habaib adalah istiqomah Kita menggang ilmu dari mereka Mereka mengatakan bahasanya Para habaib termasuk yang dibaca oleh Habib Anis Dari fatwa salafur soleh dari para habaib Mengatakan Kalau ada di kalangan habaib Alawiyin yang keluar dari manhaj yang Alawiyin ahli sunnati wal jama' ini Seperti masuk si'ah Maka itu adalah bukan lagi golongan alawiyin Karena akidahnya Intinya di dalam akidah Bukan kami yang berbicara, supaya tidak dinukil secara salah. Ini adalah fatwa dari para habaib-habaib guru-guru mulia yang nasab sanatnya nyambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamah. Biarpun mereka seperti itu, hara habaib. Akan tapi kita ilah, sesesat apapun mereka, sejahat apapun mereka, kalau ada di kalangan habaib jahat, sesat, mereka adalah cucu Nabi. Hendaknya kita pandang mereka dengan cinta dan kasih. Bagaimana mereka bisa kembali? Jangan memandang mereka dengan kebencian. Bahkan kadang ada yang mencari-cari kesalahan habaib. Senang kalau habaib salah ini. Tidak, kita harus menangis. Rasulullah menangis. Kita harus menangis jika ada habaib sesat dan sebagainya. Mereka adalah cucu-cucu Nabi SAW.